saak berita malabo. Assalamualaikum, dulun berita malam edisi hari ini Minggu 7 Agustus 2016 dibacakan Ardiansyah. Angin kencang disertai hujan kembali terjang Sabang. Alat berat untuk mengerjakan proyek di Jalan Gempang di bakar OTK. Alat penyimpanan darah di RSUD Teuku Umar belum difungsikan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Sebelum angin kencang disertai hujan dengan intensitas ringan dan sedang kembali melanda wilayah Sabang minggu siang. Meski cuaca buruk namun arus transportasi laut balohan Sabang ke Ulele Banda Aceh dan sebaliknya tetap lancar. Amatan di lapangan angin kencang disertai hujan dengan intensitas ringan dan sedang telah melanda wilayah Sabang sejak sepekan terakhir. Namun cuaca ekstrim yang terjadi minggu siang lebih parah dari sebelumnya. Belum ada laporan kerusakan yang ditimbulkan akibat terjangan angin kencang. Namun cuaca buruk ini telah memicu tingginya gelombang laut mencapai 1,5 meter. Kepala UPTD Pelabuhan Balawan Sabang, Abdurani, mengatakan cuaca buruk belum mengganggu arus transportasi laut. Pelahiran kapal penyeberangan dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya tetap lancar. Sudah dilun, alat berat yang digunakan untuk mengerjakan proyek jalan dilaporkan dibakar di lokasi proyek Kilometer 5 Jalan Transmigran Gampung Pucuk, Kecamatan Gempang, PD. Informasi yang dihimpun, alat berat yang dibakar berada di lokasi proyek peningkatan jalan menuju kawasan transmigrasi di kawasan transmigrasi Gampung Pucuk. Proyek tersebut baru dikerjakan 16 hari. Saat kejadian, alat berat diparkir di salah satu kebun warga yang letaknya jauh dari polsek gempang dan pemukiman penduduk. Polisi awalnya menerima informasi dari seorang warga bahwa Kamis malam lalu ada satu alat berat jenis beko yang melaksanakan proyek peningkatan jalan telah terbakar. Saat polisi tiba di lokasi, ternyata api sedang melahap beko. Sementara pelaku yang membakar beko telah kabur. Kemudian polisi dibantu warga melakukan upaya pemadaman. Ekses pembakaran beko ini menyebabkan proyek peningkatan jalan di kampung Pucuk dihentikan sementara. Kerugian ditaksir Rp300 juta lebih. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sudah lunt dua unit alat penyimpanan darah atau blood bank tersebut. Refrigerator yang dibeli dengan dana APBK 2015 untuk kebutuhan di Rumah Sakit Umum Daerah Teku Umar Aceh Jaya hingga saat ini belum difungsikan. Direktur RSUD Tegu Umar Aceh Jaya, Dr. Suryadi Jauhari, mengatakan akhir Agustus ini alat penyimpanan darah akan difungsikan menyusul telah dibukanya kamar operasi sebagai upaya melengkapi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada warga Aceh Jaya. Untuk penggunaan alat berat penyimpanan darah Darah di rumah sakit masih memerlukan kerjasama antara RSUD Tegu Umar dengan PMI Aceh Jaya dan PMI Banda Aceh dalam hal ketersediaan darah. Selain itu masih menunggu beberapa alat kelengkapan lain seperti pengiriman darah dari Banda Aceh ke calang serta alat pengecekan darah. Dr. Suryadi menambahkan ketersediaan darah di rumah sakit serta kelengkapan dokter spesialis akan mendukung kelancaran operasional rumah sakit dalam memberikan pertolongan dan merawat pasien. Sudah ribuan pelanggan PDAM Tirta Melabu Aceh Barat kecewa dan mengeluh terhadap pelayanan PDAM karena air yang didistribusi oleh PDAM asin dan berkeruh. Bahkan kondisi ini sudah berlangsung sepekan lebih. Beberapa pelanggan PDAM di Melabu mengatakan air keruh dan asin yang disalurkan PDAM Tirta Melabu sudah terjadi sepekan lebih dan sejauh ini masih belum normal. Sejumlah warga terpaksa membeli air mineral sebagai air minum. Warga berharap air PDAM yang telah menjadi kebutuhan warga kota harus kembali normal. Pihak PDAM perlu segera mengambil tindakan sehingga kondisi ini tidak berlangsung lama. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Melabo M.W. Taufik mengakui air PDAM yang sudah sepekan terasa asin. Penyebabnya air sungai Krung Merbo sebagai sumber air PDAM di kawasan pasi masjid terjadi pasang laut karena saat ini sedang musim kemarau. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun sejumlah warga gampung gelumpang payung kecamatan Sungai Raya Aceh Timur memprotes pengelolaan alokasi dana gampung 2015 yang dikelola gesi setempat Ismail Basyah 64 tahun. Pasalnya warga menduga pelaksanaan ADG 2015 banyak yang fiktif. Ketua Tuhapet, Gelumpang Payung Fardlon Basyah mengatakan pelaksanaan ADG 2015 yang dikelola Gesi Ismail Basyah banyak yang fiktif dan diduga anggaran banyak diselewengkan. Selain itu pengelolaan ADG 2015 mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan tanpa musyawarah dengan warga dan Tuhapeut. Farlon mengatakan ADG 2015 untuk Kampung Gelumpang Payung Rp425 juta. Rupiah tapi di lapangan yang terlihat hanya pembangunan parit beton sekitar 100 meter dan pengerasan jalan sepanjang 100 meter. Warga mendesak geci segera membuat LPJ ADG 2015 dan jika tidak akan dilaporkan ke polisi. Sementara itu gesi gampung gelumpang payung Ismail Basyah membantah tuduhan warga terkait pengelolaan ADG 2015 dan 2016 yang tidak transparan karena usulan proyek yang didanai ADG semua dibahas dalam rapat. Ia menuding tuduhan yang dilancarkan warga terhadap dirinya karena ada masalah pribadi. Sudarlun 4 unit mesin pengolahan air bersih atau sistem penyediaan air bersih Ibu Kota Kecamatan Spam IKK di Aceh Baradaya yang rampung dibangun 3 tahun lalu, hingga saat ini dibiarkan mubazir alias tidak berfungsi. Keempat mesin spam IKK yang selesai dibangun tahun 2012 dan 2013 menyerap anggaran belasan miliar rupiah bersumber dari APBN, yaitu spam IKK Lembah Sabil di Desa Persiapan KYAC, spam IKK Belang Pidi di Desa Matai, spam IKK Babahrut di lokasi Kepala Jembatan Babahrut di Desa Pantai Rakyat, dan spam IKK Tangan-Tangan Desa Gunung Cud. Ketua Komisi CDPRK Abdiah Juli Nardi mengatakan, Kondisi keempat unit mesin spam tersebut sangat menyedihkan setelah dibiarkan teronggok tidak berfungsi 3 dan 4 tahun terakhir. Padahal masyarakat di lokasi spam tersebut kesulitan mendapatkan air bersih yang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sudadlun Nurdin, 58 tahun warga Desa Ladang Tuha, Kecamatan Mekik, Aceh Selatan yang sudah 28 tahun menderita kusta sangat berharap perhatian pemerintah. Dan saat ini pria yang tinggal seorang diri setelah ditinggal istrinya ini menggantungkan hidup kepada adik kandungnya Alisyah 52 tahun. Alisyah mengatakan selain abangnya Nurdin yang menderita kusta, penyakit yang sama juga diderita adik perempuannya. Namun kondisinya belum begitu parah seperti yang dialami abangnya Nurdin. Dia berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk pengobatan abang dan adik perempuannya. Sementara Nurdin mengaku pada bulan September 1989 kaki sebelah kanannya telah diamputasi atas bantuan biaya dari pemerintah. Namun setelah itu bantuan pengobatan terputus dan penyakitnya pun kembali menjalar ke bagian lain. Saat ini sebagian jarinya putus dan kaki sebelah kiri mulai diserang kusta. Iswan Dianto, Relawan Yara, perwakilan Aceh Selatan berharap kepada Pemkap Aceh Selatan untuk dapat membantu meringankan beban yang dialami Nurdin melalui santunan fakir uzur seumur hidup dari Baitul Mal. Iswan Dianto juga meminta Dinas Kesehatan untuk fokus memberikan perhatian kepada penderita kusta. Dari Newsroom Seram Tanjung Permais, sekian berita malam edisi Minggu 7 Agustus 2016. Berita pagi Seram BFM bisa Anda dengarkan kembali full 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambfm.com. Follow juga Twitter at Seram BFM. Sudarlun, wassalam.